Itu menyenangkan hati sama mukmin. Orang mukmin di sana tenang, sekarang berbudu airnya ada, bahkan sampai ke ruang mereka tenang itu. Setiap berbudu dan sholat kita dapat khalilan. Pahala dan dosa itu bohong. Surga nggak pernah lihat, neraka nggak pernah lihat, tapi takut, takut ke neraka tidak dimasukkan ke surga takut berbuat dosa sudah tiada semangat mencari pahala kenapa kan nggak jelas nah yang nggak jelas tapi kamu iman ah beriman kepada yang allah mendirikan sholat dan menafahkan menginfakan hartanya sebagian sebagian itu bisa 80%, puluh persen sembilan persen persen saja bisa begitu sebagian itu bukan begitu uh, bukan maka orang berhitung Menginfakkan harta dalam kondisi lapang atau sempit? Mana yang enak? Ketika lapang atau sempit? Sempit Kalau lapang bohong deh Bohong Punya korban dua Sama-sama kelaparan Yaudah Buat muntah gitu Yang sama Tidak ada paham Sebelah-belah Berdua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 Kebiasaan sebi itu di kalah lapang jadi biasa oh, Kalau lapang berarti lebih gede dong pahalannya Keluarga cukup, anak cukup Lebih hanya di Kalau gak nakah rezeki lagi Sehatnya, ilmunya, pahalanya, wakafnya Itu menantang ke surga. yang Tapi dijadikan tabungan, mati Jadi warisan istri, warisan anak Oh gede banget nih Mana nyarin yang kita ninggalin sholat lagi istrinya kami lagi <tuk> pergi haji dengan kuat itu amin <tuk> para sahabat nabi ini contoh paling hebat dalam memperlakukan artan hampir-hampir menurut hemat saya para sahabat nabi ini jalan berzakat padahal yang disebut sahabat nabi itu Dari 10 orang, 8-nya pengusaha Kaya-kaya oh, luar biasa Kok gak berjaka? Bukan gak berzakat, Hampir jarang berzakat. Karena zakat itu kan ada hukumnya Ada pikirnya Ada haul, ada nisot Berapa nisotnya? 85 gram emas. Berapa rupiah itu kalau di RPK 30, okay, 30 juta disimpan, dikabung sampai tahun satu tahun, wajib dikeluarkan dua setengah persen, karena zakat mal, itu, yang dimasukkan zakat mal itu, persen itu. itu ada haul dan nisab, nah para sahabat itu uangnya sudah nisab kalau 30 juta aja udah nisab, 6 miliar nisab gak tuh? oh, bakar sini 6 miliar, gratis, buat siapa? buat teman-teman, sahabat-sahabat yang hijrah perlu kota perlu bawa perbekalan kalau nggak mati kering kena panas kering matahari perjalanan ke kota Medina 400 km zaman itu sekarang cuma berapa jam aja sampai di Medina hmm enam miliar wow Usman bin Affan dalam perang Tabuk beli 100 ekor kota dengan perbekalannya semua apa kota ada ah, di situ trigo, gandum, minyak, zaitun, korma, Dan serat seker kuda dengan senjata. Nah, jadi sahabat, tinggal naik kudanya, sudah ada pedang, ada tombak, ada kudanya sudah pakai baju perang, pakai kulit itu yang anti pedang. Oh, berapa itu? Ya, kalau orang sekarang mungkin beli inova, 100 biji kasih ini. Harselas, samiyanah waltona gak dibikin-bikin lagi, Usah. habis uangnya habis, tapi usahanya tetap jalan, nabung lagi nah, tabungannya inilah yang senantiasa dijadikan wakaf, dan wakaf bagi mereka gaya hidup dan keuntungannya sangat besar kalau kita tajun dengan pahala diri terus udah, oh, udah pahala besar, mati gak bisa lagi, udah pahala, udah mati tapi kalau wakaf, pasti terus, gimana nih pahalanya en dan gaan